Putunir o n g g o l a w e jamai <tik> Oke Jangan sampai terjadi kesalahpahaman dulur ya Di siang hari ini kita semuanya satu tujuan Menyaksikan adela Memberikan support adela Memberikan dukungan dangdute wong tuban Makin sukses ronggolawe Alhamdulillah Dulur-dulur ku Pasukan-pasukan Goyangku AMC-nya Indonesia Yang datang dari berbagai pelosok tuban Yang datang dari berbagai komunitas Namun tetap cinta damai Tetap satu tujuan Kita semuanya disini AMC Kita satu wadah ojo k sampai bubrah Satu wadah p u t u n e r ronggolawe Salam kumpak selalu dari Adela untuk anda tulur Satu persembahan dari Diana Rosita s u d a Berikut saya panggilkan kembali untuk Anda Goyang dengan damai Itu pesan dari Bapak Kapolsek Agar kita semuanya bisa menikmati adela Sesuai dengan yang kita inginkan bersama ya Oke d u l u r Kali ini saya panggilkan kembali untuk saudara-saudaraku Dari Tuban Jawa Timur Bersama Nova Rekod ブラサマ a ピートー Untuk Anda Pasukan Goyang Pas an a MC ニャン、エドネシア、プトニャ a ロンゴラウィ、パスュカンゴヤン、トゥバン、ジャワー、ティボー、アルネタ、a ュリア、l a Sembung Paringan Bergoyang I'm、like、sorry.